Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ahamdulillahu hamdashakirin adzkiirin. Wa ashhadu allahu la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa lihi salihin almuttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya wal mursalin wasallallahu alaihi wa ala wa ashabihi ajmain amma ba'd wa asyra muslimin rahimani wa rahimakumullah beberapa E, permasalahan Terkait dengan Tema Yang menjadi pembahasan kita e, Sudah disampaikan Di Pertemuan bagian pertama tadi Dan berikutnya Untuk Melengkapi apa yang sudah disampaikan Nampaknya Sangat penting sekali Untuk Kita Mengetahui Bagaimana Mereka para salaf Dalam kehidupannya Guna mewujudkan Baktinya kepada Kedua orang tuanya jadi kalau sebelumnya sudah kita nukil beberapa pernyataan dari mereka sehubungan dengan pentingnya dan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, kali ini kita akan melihat praktek nyata mereka di lapangan yang menunjukkan hal tersebut. Maashirul muslimin rohimani warohimahukumullah. Dulu di kota Madinah itu ribuan pohon kurma tumbuh secara liar di mana-mana sampai kemudian dikelola dengan baik menjadi perkebunan dan menjadi sumber Perekonomian yang kuat untuk kota Madinah. Dan itu semenjak kedatangan Nabi kita Muhammad SAW ke kota tersebut. Jadi bagi penduduk Madinah, hadirnya Nabi SAW di sana, itu betul-betul membawa berkah. Betul-betul membawa berkah. Meningkatkan perekonomian yang signifikan. Ya, mengatur menata kota Madinah sedemikian rupa sehingga wajar kalau kemudian dikatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang memakmurkan kota Madinah. Sedangkan yang memakmurkan kota Mekah adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Ada salah seorang sahabat. Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika beliau menebang pohon kurma Ditebang pohon kurma Ada orang yang bertanya untuk apa kamu tebang pohon kurma ini Beliau jawab untuk pengapian Untuk apa? Pengapian. Jadi dibakar nanti bisa menghasilkan api yang cukup. Nah, kemudian Lio radhiyallahu taalaanhu mengatakan fa'inna ummi sesungguhnya ibuku sangat ingin, sangat ingin pohon kurma dijadikan alat untuk bisa <tuh> memasak sesuatu karena tentu ketika dibakar ya akan menyala api ya. nah kemudian yang menarik adalah kata-kata yang beliau sampaikan setelahnya walaysa Shayun min dunya taqlubuhu ummi akdiru alaihi illa faaltu tidak ada sesuatu pun dari urusan dunia yang diinginkan oleh ibuku Dan aku mampu untuk memenuhinya Melainkan pasti aku akan penuhi Ini kalimat yang menarik Kalimat yang patut untuk menjadi perhatian kita Beliau Taala Anhu mengatakan Tidak ada sesuatu pun dari urusan dunia Yang diinginkan oleh ibuku Dan aku mampu untuk memenuhinya Melainkan pasti aku akan penuhi Pernah gak kita bertanya kepada kedua orang tua kita, Pak, Bu, hari ini makan sama apa? Pernah gak kita bertanya kepada kedua orang tua kita, Pak, Bu, hari ini masak apa? Saat kita di rumah masak makanan yang enak. Saat kita mencicipi makanan yang enak. Pernah enggak kita bawakan sesuatu sebagai oleh-oleh buah tangan, walaupun sederhana, untuk ibu bapak kita? Meski keduanya tidak meminta. Pernah enggak kita menyisakan sesuatu dari rejeki yang kita punya untuk kemudian kita berikan kepada kedua orang tua kita? Kalau belum, cobalah. Cobalah sesekali kita tanya kepada kedua orang tua kita, hari ini masak apa? Hari ini makan apa? Coba bawakan sesuatu untuk kedua orang tua kita, walaupun hal yang sederhana, bikin hatinya senang. Bikin orang tua kita merasa betul-betul diperhatikan oleh kita. Jangan sampai mengatakan ah itu urusan dunia Betul urusan dunia Coba lihat kata-kata Usamah bin Zaid Tidak ada sesuatu pun Dari urusan dunia yang diinginkan oleh ibuku Lalu aku mampu untuk memenuhinya Melainkan pasti aku akan penuhi Bagaimana kalau seandainya yang diminta oleh ibunya Usamah itu urusan agama Lebih-lebih Jadi Kalau orang tua kita minta nak kamu belajar di pondok ya Apa berani Untuk kemudian Membantahnya Kalau ada orang tua kita Mengatakan kepada kita nak Bersabar setahun lagi, dua tahun lagi lah Di pondok, selesaikan dulu Al-Quran Selesaikan dulu hafalan hadisnya Apa berani Kita membantahnya Sementara yang diminta itu bukan urusan dunia Yang diminta itu Urusan akhirat soal keselamatan dan kita tahu bagi seorang muslim itu keselamatan segala-galanya karena hidup itu kan harus mengutamakan keselamatan bukan bukan kesenangan ya. bahkan kalau kita ambil ibroh, ambil pelajaran dari perjalanan hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah apa sih yang sesungguhnya beliau cari keselamatan, bukan kesenangan meskipun harus melewati perjalanan yang menyusahkan dan memakan waktu yang cukup lama. Beliau lakukan itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang beliau cari apa? Selamatan. Makanya hidup itu yang harus diutamakan adalah keselamatan bukan kesenangan. Kalau kita sebagai anak ngejar kesenangan memang berat untuk mau belajar agama di pondok, menghafal Quran, menghafal Hadis. Berat. Tapi coba ingat lagi Ini soal akhirat Kedua orang tua meminta kita Untuk memenuhinya Memenuhi soal ini Maka kita sebagai anak harus bersabar Bersabar Bertahan Insya Allah itu untuk kebaikan kita Untuk kesuksesan kita Untuk kesejahteraan kita Bukan sejahtera dalam Urusan agama saja Tapi sejahtera dalam Urusan dunia Kedua orang tua kita akan mendoakan kita Agar sukses dalam urusan dunia kita Ketika mereka melihat Bahwa kita berbakti Kepadanya dengan Menaatinya untuk Memenuhi apa yang dimintanya Terkait urusan-urusan akhirat Kalau urusan dunia saja Harus kita penuhi Ketika mereka meminta sesuatu selagi kita mampu, apalagi urusan akhirat. Ya. Apalagi urusan akhirat. Ini Usamah bin Zaid mencontohkan dengan sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, mencontohkan sesuatu yang mungkin kita anggap ah enggak ada nilainya. Tapi demi bakti, demi berbuat baik kepada orang tua itu menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang harus kita prioritaskan. Upayakan jangan menunggu Kedua orang tua kita meminta ya. Berikan sesuatu Sekedar untuk menyenangkannya Pahalanya besar Jangan pentingkan diri kita saja Betul anak istri kita Perlu kita urus ya. Tapi Kalau kita ada rejeki lebih Apa salahnya untuk kemudian kita berbagi Dengan kedua orang tua kita Jangan sekali-kali lupakan mereka Selagi ada itu kunci sukses kita Kunci selamat kita ya. Ada banyak orang yang baru menyesal Ketika orang tuanya sudah meninggal Sementara dia belum berbuat apa-apa Untuk kedua orang tuanya Merasa belum menyenangkan kedua orang tuanya ya. Banyak orang yang menangis Ketika orang tuanya meninggal Dia ingat selama hidupnya Selalu membuat kedua orang tuanya Meneteskan air mata. Apa jadinya kalau kedua orang tua kita Mendoakan keburukan buat kita Ingat doa kedua orang tua itu diijabah. Kita gak akan Pernah menjadi orang sukses selama-lamanya Saat kedua orang tua kita Tidak memberikan restu Tidak memberikan doa yang terbaik buat kita Sepinter apapun kita, sehebat apapun kita Sekuat apapun kita Meskipun kita sudah bersungguh-sungguh Tetap gak bisa Kuncinya ada di orang tua kita maka berbaktilah ya kepada kedua. Lihat salaf pendahulu kita yang soleh Sampai pun urusan dunia, kalau orang tua minta dan mampu untuk memenuhinya, maka akan dipenuhi. Nah. Bashiro ba muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Muhammad Ibn al Shihab Az-Zuhri Beliau Menceritakan Sosok Ali Ibn al Husain. Ali Ibn al Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib Ali Ibn al Husain ini Dia tidak pernah mau makan dengan ibunya Dia tidak pernah mau makan dengan ibunya Bukan kerana didulhaka kepada ibunya Bukan Ali Ibn Hussein ini dikenal sangat berbakti sekali kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Tetapi dia tidak mau makan bersama ibunya. Ketika ditanya alasannya apa? Beliau menjawab, saya khawatir kalau saya makan dengan ibu saya, kemudian ibu saya melirik ya ke satu makanan. Ingin mengambilnya. Tapi karena saya tidak tahu Akhirnya saya ambil makanan itu Kemudian saya makan Saya khawatir ini Jadi bentuk durhaka Kepadanya Karena kalau kita makan sama orang tua kan Biasanya orang tua itu selalu justru Mendahulukan kita Meskipun ada makanan Yang sebenarnya disukai oleh orang tua kita Tapi karena kita ingin Didahulukan Itulah orang tua Nah ahli ibnu Hussein ini khawatir Khawatir jika ibunya Sudah melirik ke satu makanan Ingin mengambilnya Karena dia tidak tahu Akhirnya dia yang mengambilnya Kemudian memakannya Itu akan dianggap sebagai bentuk apa? Durhaka Luar biasa ya? nah, Kalau kita kan gak pernah berpikir seperti itu ya. Bahkan apa yang ada di tangan orang tua pun Kita minta loh. Ada makanan tersaji di depan kita Depan kedua orang tua kita Tapi ketika kita ngelihat orang tua pegang satu makanan Kita ambil, kita minta Kita bahkan belum gak, gak pernah berpikir Soal apa yang disukai oleh ibu kita Apa yang disukai oleh ayah kita Padahal keduanya ada di hadapan kita Kita lebih mementingkan diri kita tapi Ali ibnu Husain tidak begitu Justru dia khawatir Kalau ada makanan yang disukai oleh ibunya Kemudian dia makan Itu masuk ke dalam kategori durhaka Kepadanya ya. Kalau kita kan malah kita Tidak pernah ngasih ke orang tua Malah kita tidak pernah memberi pada orang tua Makanan yang disukai Ini kan ironis sementara kita selalu membanggakan diri bahwa kita ini pengikut para salah. Kita ini di atas manhaj salah, tapi bergaul dengan kedua orang tua jauh dari kata baik. Itu kan sangat disayangkan. Padahal orang tua boleh dikatakan kewajiban kedua loh, Setelah kita mentauhidkan Allah Boleh dikatakan kewajiban kedua Sekali lagi setelah kita mentauhidkan Allah Paham kita tentang tauhid Jauh dari kesyirikan Jangan sampai itu dinodai Dengan kita durhaka kepada kedua orang tua Orang yang benar tauhid Tauhidnya Tidak akan mungkin durhaka kepada kedua orang tuanya Orang yang benar Tauhidnya pasti Dia akan berbakti kepada kedua Orang tuanya ya. Tidak ada salahnya Kalau diulang-ulang ayat Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a walidaini ihsan Wa rabbuka Alla ta'budu illa iya Wabilwalidaini Yasana, wassainal insan Nabi Walidaihi husna. Beribadahlah kamu kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baik pada kedua orang tua. RobMu telah merintahkan kepadamu untuk berbuat untuk tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik, berbakti kepada Kedua orang tua, itu wasiat Wasiat Allah, wasiat itu kan Sesuatu yang penting sekali Sesuatu yang sakral Sesuatu yang harus diperhatikan nah, Kalau kita Saja begitu perhatian kepada wasiat Yang disampaikan oleh seseorang Maka Kita harus lebih perhatian lagi kepada wasiat yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi wasiat Allah Wasiat bukan sekedar perintah ya, Bahkan boleh dikatakan lebih Dari kata perintah Maka lakukan yang terbaik Untuk kedua orang tua Semampu yang kita bisa Memang menyenangkan Kedua orang tua itu tidak selalu Dengan cara memenuhi Segala kebutuhan dunianya Betul itu Tapi jangan juga Kita melupakan Kedua orang tua Terkait dengan hal tersebut Orang tua yang soleh sekali lagi adalah orang tua yang mengharapkan Bakti kita, kesolehan kita Mereka tidak mengharapkan Apa yang kita punya dari Perkara-perkara Dunia Nah apa yang dilakukan oleh para salaf ini Bersama Abid Zaid Ali Ibn Husayn Sebuah gambaran Betapa Mereka itu Orang-orang yang hebat Betul-betul Mewujudkan Baktinya kepada Kedua orang tua Ada lagi Imam Mis'ar bin Kidam Al-Hilali Imam Mis'ar bin Kidam Al-Hilali Hidup bersama dengan ibunya Ibunya selalu minta Kepadanya agar disiapkan air Setiap malam Apa yang dilakukan Yang dilakukan oleh Mr. Arifin Kidam alihilali adalah Menuruti Apa yang dimaukan oleh ibunya Meskipun dia harus begadang semalamat Tidak tidur Demi apa? Memenuhi apa yang diinginkan oleh ibunya Sampai sejauh itu Ini kan contoh-contoh yang luar biasa ya. Saat dia Penuhi bejana dengan air Kemudian dia bawa ke kamar ibunya Ternyata ibunya sudah tidur Tidak dibangunkan, dibiarkan, tidur Tidak ingin mengganggunya Tidak mau mengusik kenyamanannya Dibiarkan Dan tidak ditinggalkan tidak dibawa lagi itu air. Air itu tetap di situ ditungguin sampai ibunya bangun. Apa alasannya? Khawatir kalau seandainya air ini aku bawa lagi keluar, ibuku bangun kemudian mencari air ternyata tidak ditemukan di dekatnya. Dan itu akan mengecewakannya. Makanya ditungguin sama Mistar bin Qidam al sampai bangun dan ternyata bangunnya itu subuh berarti kan begadang misar bin kidam al hilali begadang demi ibunya Ya, pernah kita begitu ibu sakit kita tungguin yang ada mana ingat ya. giliran kita yang sakit ibu kita datang jauh-jauh dari kampung datang jauh-jauh dari kampung menjenguk kita, membawakan sesuatu bahkan makanan yang kita sukai dibawakan datang dia jauh-jauh dengan modal sendiri dengan ongkos sendiri tidak kita kasih demi apa? demi melihat anaknya. Demi mengetahui bagaimana kondisi kesehatan anaknya kita. Itu ibu kita, itu orang tua kita. Saat kita belum punya pekerjaan, orang tua kita datang dari kampung bawa apa? Beras, dipikul Sayang sekali orang tua kita kepada kita Luar biasa kasih sayangnya Dia tidak ingin anaknya sensara Dia tidak ingin anaknya sedih Dibawa Datang ini, nah, Buat bekal Saat kita tidak bisa apa-apa Saat kita belum bisa bekerja Tapi kenapa setelah kita sukses Kemudian kita lupakan ibu kita lupakan ayah Saat keduanya sakit Kita tidak pernah bertanya kepadanya Bagaimana keadaanmu pak Bagaimana keadaanmu ibu Bahkan kita tidak mau Nunggu ibu ayah kita Yang lagi, -lagi sakit di rumah sakit Dengan alasan apa Sibuk sibuk kerja Macam apa kalau kita seperti itu Mana bakti kita Nurhaka kita Gak ada mau ngelihat Gimana kondisi ibu saat mendengar Cukup telepon bu gimana sehat Ibu gimana Ini agak lagi sakit Sudah kita gak pernah perhatian Bahkan untuk nungguin Saat ibu sakit aja kita berat ya kan? Dengan alasan sibuk Banyak pekerjaan Keluarga ditinggal Coba lihat ibu kita Pengorbanannya kepada kita luar biasa Mana jasa kita yang kita berikan kepada Ibu sebagai balasan Dan perlu untuk kita ketahui Tidak ada satu amal soleh pun Yang bisa kita jadikan Untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita Ada seorang laki-laki dulu tawaf Dengan menggendong ibunya Tawaf Selesai tawaf, dia dekati ibnu Umar Kemudian dia tanya Ya ibnu Umar Hal taran kod jazai Wahai ibu Umar apakah kau melihat bahwa aku sudah membalas kebaikan kedua orang tuaku dengan caraku seperti ini? Kata ibu Umar "Pak Wala belum walaupun dengan hanya sekedar satu erangan ibumu saat ibumu melahirkanmu, apa yang bisa kita lakukan? Gak ada amal soleh yang bisa kita kerjakan untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita." Yang bisa kita lakukan hanya bakti. Ya, berbakti kepada keduanya. Menaati keduanya. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Menyenangkan keduanya. Bertutur kata yang baik, yang sopan. Kan menyebut namanya saja. Di sisi para salaf itu aib. Jangan sebut nama ayah ibumu secara langsung. Panggil ayah atau panggil ibu. Jangan panggil fulan atau fulan. Sekedar berjalan di depannya saja kan itu aib di sisi para salaf. Seperti pesan sahabat Abu Hurairah tadi kita baca. Jangan kamu berjalan di depannya. Bahkan duduk pun. Jangan mendahului kedua orang tua. Biarkan keduanya duduk terlebih dahulu. Kita ini menuntun orang tua saja yang sudah susah jalannya itu merasa malu, ya merasa malu, merasa menghambat perjalanan kita, merasa menyita waktu kita. Kenapa begitu? Cobalah flashback dari kecil kita dirawat oleh kedua orang tua kita ingat-ingat terus sampai kita seperti sekarang ini sehat kuat, ya kan? itu semua karena perawatan, perlindungan, penjagaan kedua orang tua kita. Nah, ini yang membuat para salaf dari luar biasa sikapnya. Ya, maashir al muslimin, rahimah wa rahimakumullah. Contoh lain Ada Imam Haywah bin Beliau Ini dikenal sebagai salah satu Tokoh Kaum muslimin Di masanya Sedang ada di halakoh Halakoh ilmu Biasa kegiatannya Ta'li Mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat Tiba-tiba ibunya panggil Ibunya panggil dia Untuk apa? Untuk sekedar ngasih makan Ayam Berikan bubuk gandum ini Untuk ayam-ayam kita Apa yang dilakukan oleh Haywah bin Shuray Pergi Memenuhi Keinginan ibunya memenuhi keinginan orang tua. Meskipun dia bukan orang biasa, terhormat, terpandang, mudarris, muallim, guru suka mengajarkan ilmu agama, tetapi panggilan ibu lebih didahulukannya. Dan tidak membuat beliau Gengsi, merasa malu Tidak Hilangkan rasa malu Kalau itu Panggilan orang tua ya Panggilan orang tua Karena orang tua harus kita Prioritas Sampai pun ketika kita sholat Sholat sunnah Umpamanya ayah ibu panggil kita tidak apa-apa kita batal. demi memenuhi panggilannya itu dilakukan oleh para salat ya oleh Sa'id bin Sufyan Atsauri dilakukan sampai beliau mengatakan majaftu abi qattum aku enggak pernah bersikap kasar kepada ayahku pernah suatu ketika beliau memanggil aku wa ana salati ghairil maktubah dan saat itu aku sedang mengerjakan solat sunnah, faak teruha aku batalkan solat sunnah itu demi memenuhi panggilannya. Dan ada banyak. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Jejak-jejak yang baik Yang ditinggalkan oleh para Salaf Sebagai contoh Untuk kita semua. Sebagai seorang muslim yang baik Satu dua contoh yang baik Sebenarnya sudah cukup Tidak perlu membutuhkan Banyak contoh Makanya saya tadi katakan di awal Sekedar kita tahu Bahwa kedua orang tua kita itu menjadi sebab keberadaan kita di dunia Itu sudah lebih dari cukup menjadi alasan untuk kita Berbakti kepada keduanya Bersyukur kepada Allah Berterima kasih kepada keduanya Kita gak akan pernah ada di dunia ini kalau tidak ada kedua orang tua kita Kita tidak akan pernah sesehat ini Sesempurna seperti sekarang ini Kalau tidak dijaga, dirawat sejak kecil oleh orang tua kita Mereka rela meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya Saat tahu kita nangis, masih kecil orang tua kita, ayah kita rela banting tulang, menghabiskan seluruh waktunya, demi kebahagiaan kita sebagai anaknya saatnya kita membahagiakan kedua orang tua kita terutama saat mereka sudah ada di umur tua nah, jangan lupa doakan terus kedua orang tua kita Agar diberi kesehatan Diberi keistiqomahan, Diberi hidayah Doakan kedua orang tua kita Agar selalu ada dalam Kebaikan Dan perlu kita tahu Orang tua kita itu pasti mendoakan kita Tanpa kita minta ya, Tanpa kita minta Mereka akan terus mendoakan kita Memberikan doa-doa terbaik Buat kita Nah, kita jangan sampai melupakan untuk mendoakannya. Ya, ashirahul muslimin rohimalim warohimakumullah. Ada banyak sebab yang membuat seseorang itu durhaka kepada kedua orang tua. Sebab yang paling utama dan paling pertama adalah kebodohan. Adalah apa? Kebodohan Bodoh Orang yang tampak memiliki ilmu Ketika Tidak terlihat Ilmunya Dalam kehidupan sehari hari Maka tetap dinyatakan bodoh Dan orang yang bodoh itu Musuhnya adalah dirinya sendiri Musuhnya adalah dirinya sendiri Banyak orang yang tidak tahu Kadar keridukan orang tua Banyak orang yang tidak sadar Bahwa keberhasilannya selama ini Itu disebabkan Sedikit banyaknya oleh karena Orang tua Akhirnya Apa yang dilakukannya Justru malah menyakiti kedua orang tuanya, Mendurhakai kedua Orang tua Maka sebagai seorang muslim yang baik Jangan sampai kita bodoh akan hal ini Kita harus menjadi muslim yang terpelajar Karena agama islam itu Agama yang ilmiah Maka orang-orang Islam Ya harus Menjadi orang-orang yang berdiri di atas Ilmu Kebodohan itu hanya akan merugikan Diri kita sendiri Sementara diri kita tidak mau rugi gitu. Makanya saya katakan Kalau orang yang bodoh itu Musuhnya adalah dirinya Sendiri Dan para ulama Memberikan arahan kepada kita Untuk menjadikan salah satu Tujuan kita Menuntut ilmu itu Adalah Guna mengangkat Kebodohan yang ada dalam Diri kita Dan kebodohan yang ada Pada diri orang lain Jadi kalau ditanya apa penyebab banyak anak yang durhaka Kepada kedua orang tua Yang pertama adalah kebodohan Al-Jahal Kemudian yang kedua Yang kedua adalah su'ud tarbiah Jeleknya tarbiah Jeleknya Pendidikan Kedua orang tua Kalau tidak memberikan Pendidikan yang baik kepada anaknya Mana mungkin Anaknya akan berbakti kepadanya di kemudian hari yang ada, anaknya justru akan berbuat turhaka kepadanya nah, Di sini tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, orang tua harus bertanggung jawab makanya Nabi SAW mengatakan tadi, innal aulada binkas bikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah bagian dari jerih payah kalian hasil usaha kalian Kalau usaha kita Keras, sungguh-sungguh Memberikan Pendidikan yang baik pada anak-anak kita Tentu Anak-anak kita -anak akan menjadi anak-anak yang berbakti Penting untuk kita selalu ingat Kata-kata Imam Ibnu Qayyim Yang tadi juga sudah saya singgung bahwa kerusakan yang terjadi pada diri anak-anak, itu umumnya disebabkan oleh karena kedua orang tuanya makanya Syekh Salih Al-Hawzan ha mengatakan bahwa tanggung jawab kedua orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak itu begitu besar ya. dan kedua orang tua harus maulallah dalam hal ini harus mau meluangkan waktu dalam hal ini. Gak ada nasehat yang disampaikan oleh Syekh Saleh Hauzan begitu mengena. Nasehat untuk setiap orang tua agar timbul kesadarannya bahwa penting menjaga anak-anaknya terkait dengan urusan tarbiyah. Ya, jadi kewajiban orang tua itu Tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan duniawi Untuk anak-anaknya Makanannya, minumannya, pakaiannya Meskipun itu penting, itu perlu Tapi bukan segala-galanya Ada hal yang lebih penting lagi selain itu Memenuhi kebutuhan batinnya Terbiahnya Adanya anak-anak yang durhaka Pada kedua orang tua Itu karena jelek dalam Terbiah Orang tua tidak mengupayakan terbiah yang baik Zaman sekarang ini sering kita dengar Ya kan Seorang anak rela Atau bahkan tega Tega Menyakiti orang tuanya Sampai pada tingkatan membunuh Ayahnya sendiri, membunuh ibunya sendiri Waliyaudzubillah, miris rasanya Hati Ketika mendengar cerita-cerita Berita-berita yang seperti itu Dan nyata memang Kita sebagai orang tua Harus bercermin dari semua kejadian itu Karena kejadian apapun Baik yang sudah lewat Ataupun yang kita lihat secara langsung Kita dengar secara langsung Itu harus kita jadikan sebagai ibroh Sebagai pelajaran, karena orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan, fathah ya ulil absol. Ambillah pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu bukan orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang pintar, bisa menghitung dengan mudah, bisa menghafal dengan mudah, bukan? Orang-orang yang berakal itu lebih dari sekedar itu mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang sudah lewat ataupun yang hadir di hadapannya. Ya. Sering sekali kan di dalam Al-Quran Allah mengakhiri Firman-Nya dengan fa'atabiru ya ulil absar ya ulil alba. atau Allah katakan afala taqilun apakah kalian tidak menggunakan akal-akal kalian dengan baik soal kepintaran soal kecerdasan oh tidak kurang orang-orang kafir banyak yang cerdas banyak yang pintar tapi tidak berakal enggak ada satupun yang berakal kalau seandainya mereka menggunakan akalnya dengan baik mereka akan menjadi muslim memeluk Islam Ma'ashirul muslimin rahimani wa rahimakumullah Sebab lainnya Anak durhaka Kepada kedua orang tua adalah As-suhbah as-sayi'ah Pertemanan yang jelek Pertemanan yang jelek Atau teman-teman yang jelek Ini sudah mafhum bersama Kita pahami Kalau seseorang itu sangat akan terpengaruh Sekali oleh Yang menjadi Temannya Teman-teman anak kita yang jelek Teman-teman anak kita yang tidak soleh Ini bisa merusak Anak-anak kita Bisa mendorong mereka Untuk durhaka pada kita sebagai orang tuanya maka pilihkan teman-teman yang baik untuk anak-anak kita ya demi kebaikannya apalagi di zaman sekarang ini ya dan bagi anak-anak jangan merasa dibatasi jangan merasa dibatasi dalam pergaulan dalam kebebasan tidak orang tua kita tidak membatasi kita Orang tua kita hanya menginginkan Kita menjadi anak yang baik Anak yang soleh Maka kita harus berteman dengan Teman-teman yang baik Teman-teman yang soleh Jangan sembarangan berteman Tidak sedikit Orang tua yang baik Orang tua yang soleh Anaknya juga baik, anaknya juga soleh Tetapi Karena pergaulannya Anak-anaknya bergaul dengan anak-anak yang tidak soleh Akhirnya terpengaruh Melihat tingkah laku Teman-temannya yang rusak Melihat kata-kata kasar Atau tindakan-tindakan kasar Mendengar kata-kata kasar dari temannya Kepada kedua orang tuanya Akhirnya diikuti Jadi kita harus memproteksi Sebagai kedua orang tua nah, Jika kita tidak ingin Anak-anak kita durhaka kepada kita Kemudian sebab lainnya Ini juga bisa walaupun mungkin dianggap sederhana Apa itu? Membeda-bedakan kasih sayang Kepada anak Antara satu dengan yang lainnya Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan. Kenapa? Karena ini fakta terjadi. Ya. Nabi itu kan terkadang menyampaikan hal-hal yang belum terjadi dan terjadi di kemudian hari dan itu sebagai bukti kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau dulu? I'dilu fi aula berbuat adilah kepada anak-anak kalian. Artinya jangan sampai kita melebihkan yang satu Di atas yang lainnya Berbuat adil, Karena ini tarbiah yang tidak baik Suatu saat Anak kita yang merasa Dianaktirikan Dikucilkan Direndahkan Itu akan menyimpan Dendam Makanya penting Kita sebagai orang tua Menjaga muamalah kita Dengan anak-anak kita Semuanya sama anak-anak kita Mau yang laki-laki Mau yang wanitanya Mau yang kulitnya hitam Mau yang kulitnya putih Sama yang laki-laki ganteng-ganteng semua, tampan-tampan semua, yang wanita cantik-cantik semua, enggak ada yang wah oh, ini lebih cantik daripada yang oh, ini lebih ganteng daripada yang enggak. Semuanya yang laki-laki cantik, yang perempuan. Yang laki-laki itu ganteng. Yang perempuan cantik. Ya. Yeah. Gitu kalau kebalik itu masalah. Jaga muamalah dengan kedua orang tua Jangan sampai Karena kesalahan Dalam muamalah orang tua kepada Anak-anaknya itu menyebabkan Anak-anaknya berbuat durhaka Dilu ya. fi nah. Berbuat adilah Kepada anak-anak kalian Penuhi kebutuhannya Sesuai dengan keadaannya Ada yang lebih dewasa, Ada yang Pertengahan, ada yang masih kecil Tentu kebutuhannya berbeda-beda Ya kan? Ya harus kita sesuaikan Dalam pemberian Uang jajan misalnya Ya wajar kalau berbeda Karena harus kita sesuaikan Dengan kebutuhannya Enak yang masih kecil mungkin cukup kita kasih sehari Rp5.000 Tapi yang sudah dewasa Tidak bisa Rp5.000 Karena kebutuhannya lebih besar Yang sudah dewasa itu Beli sabun aja udah lihat merek-merek Dan jenis-jenis macam-macam ya kan. Nah, harganya jelas beda Dengan sabun batangan itu Anak nah sekarang Pemuda-pemuda itu mau Pakai sabun batangan Atau apa itu tidak mau Ya, pengennya yang cair-cair begitu, ya kan? Belum lagi pelembab, wanita, bahkan yang kemudian laki-laki juga, ya kan? Semakin dewasa, dia akan semakin memperindah dirinya, merawat dirinya. Itu salah, tidak salah. Kita sebagai orang tua saja yang kadang-kadang nggak -kadang peka ngelihat pertumbuhan anak, ngelihat perkembangan anak kadang-kadang kita banyak dari eh uh, afwan, banyak dari kita sebagai orang tua enggak yang yang enggak sadar itu. akan pertumbuhan, kedewasaan anak-anak kita. Merasa sama aja dari dulu anak-anak kita itu begitu. Enggak. Semakin dia dewasa, oh, gamis yang dikenakan pun enggak mau gamis yang biasa-biasa. Yang kalau sekali pakai keriting belakangnya. Udah. Enggak. enggak mau. Ya. Pengennya yang lebih baik, lebih layak. Salah yang seperti itu tidak salah. Kita sebagai orang tua yang harus menuhinya kebutuhannya, sesuai dengan perkembangan usianya, sesuai dengan psikologinya. Rumahsalamu amalah penting, tidak bisa di di kesampingkan, ya. Karena anak-anak kita juga pengen dihargai sesuai dengan usianya pengen diarahkan sesuai dengan keadaannya. Ya. Bahkan bahasa yang kita gunakan pada anak-anak kita yang masih kecil itu jangan sama dengan kepada anak kita yang sudah de dewasa. Ya. Berbeda. Nah, kita sekali lagi orang tua ini harus peka dalam soal muamalah, bermuamalah dengan anak-anak kita. Apalagi anak-anak gadis. Ya, sudah kebutuhannya sudah beda lagi sudah macam-macam yang dibeli, ya kan? Tapi untuk merawat diri salah itu, enggak salah. Kita orang tua yang harus peka, ya. Kita orang tua yang harus peka karena suatu saat nanti dia akan berumah tangga. Suatu saat nanti dia akan mendapatkan calon suami. Ya. Jadi jangan disamakan antara satu anak dengan yang lainnya dalam hal kebutuhan inilah yang disebut dengan adil ya inilah yang disebut dengan adil jangan sampai ada salah satu anak yang sakit hati karena perlakuan kita dan itu kemudian disimpan dalam pikirannya disimpan dalam hatinya sampai semakin dewasa semakin dewasa semakin dewasa dia dendam dia tidak mau berbakti kepada kita ya. makanya disebutkan ada kisah ya kan ketika orang tuanya Mengeluh, mengadukan Soal kedurhakaan Yang dilakukan oleh anaknya terhadapnya Ternyata Itu diakibatkan Oleh orang tuanya Yang mendurhakai anaknya Ketika anaknya masih kecil Ingat Kata-kata durhaka itu tidak saja dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Tapi bisa juga dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada kedua orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ya. tuka kabiran kama akok tani sogiran. Aku mendurhakan saat engkau masih, saat kau sudah tua. Sebagaimana engkau berbuat durhaka kepadaku saat aku masih kecil. Jangan sampai anak berhujah dengan hujah yang seperti itu. Ma'syiral hmm. ikhwan Rahimani wa rahimakumullah Sebab lainnya InsyaAllah sebab yang terakhir Adalah Kurangnya Dukungan Kedua orang tua Kepada anaknya Ketika anaknya ingin melakukan Kebaikan Ini bisa Berakibat Anak itu Tidak berbakti kepada Kedua orang tuanya Jadi Selagi Sesuatu itu baik Positif Tidak membahayakan agama Anak kita Dan anak kita menginginkannya Kita mampu untuk memenuhinya Maka penuhi. Penuhi. Khawatir kalau tidak dipenuhi menjadi unek-unek yang tersimpan dalam hatinya dan di kemudian hari jadi dendam. Ya. Jadi kita sebagai orang tua jangan juga terlalu eh uh, Memproteksi ya, Secara berlebihan Anak-anak kita Betul harus kita jaga Tetapi jangan sampai berlebihan ya. Membuat Anak kita sulit bergerak Jadi mengawasi anak-anak itu Bukan berarti 1x24 jamnya ya Terus Ditanyakan tidak seperti itu Itu malah akan membuat Anak-anak itu merasa terkekang Pada akhirnya akan berontak Dan kita harus Memilah-milah Sebagai orang tua Ada hal-hal yang positif Yang baik Tidak membahayakan agama Anak-anak kita Kemudian anak-anak kita menginginkannya Tidak jadi masalah Kita perlu Tidak apa, -apa. Jangan sampai beralasan Ah ini siasih, ah ini sesuatu yang Tidak ada manfaatnya Yang terpenting adalah Tidak membahayakan apa? Agamanya Dan kita mampu untuk memenuhinya menuhinya Penuh. Ya. Jangan sampai sekedar diajak oleh anak Untuk jalan-jalan Pengen jalan-jalan sebentar Pengen ke pantai, pengen ke gunung Bentar aja. Terus kita tidak mengabulkan padahal cuma sekedar itu anak-anak itu juga butuh hiburan ya. butuh tasliyah tasliyah itu juga kan dalam agama kita diajarkan ya kasiru fil arbu berjalanlah di muka bumi tadabur ya kan menikmati keindahan alam pemandangan bermain-main. Para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam coba kesehariannya tidak selalu fokus belajar fokus bermajlis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kalanya mereka memanfaatkan hari-hari senggang untuk bermain-main dan memang tidak main-main bermain-mainnya dengan apa saling lempar buah semangka. Jadi ya, kalau kita kan semangka saya yang dilempar-lempar, bu sering lempar buah semangka, buah semangka yang dilempar-lempar, hmm. gurau ya, Jadi kalau ada anak-anak kita yang minta waktu, ya, sekedar untuk rehat, hiburan, yang terpenting tidak melanggar agama, agamanya tetap terjaga, tidak jadi masalah. Kita menunggu bahkan kalau bisa kita sertai, ayo barang, pergi ke satu tempat saat-saat hidup ini kan ada saatnya. Ada saatnya kita ibadah, ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita istirahat, ada saatnya kita ya tasliah. Hiburan untuk apa? Mengembalikan kesemangatan supaya fresh kembali gitu. Wah, santri sekian tahun di pondok terus libur, begitu libur ulang ke rumah dan di rumah terus ya mungkin mereka akan berpikir ini sama aja dengan di pondok ya yeah. jadi kalau misalnya ada anak-anak kita yang pondok gitu liburan terus minta diantar kemana kemana jalan ya kita antar ya kan kita ingin anak kita berbakti kepada kita gimana ceritanya kalau seandainya kita sebagai kedua orang tua tidak memenuhi haknya penuhi haknya Jangan cuma tuntut kewajiban Ya Itulah orang tua yang bertanggung jawab nah, Cuman sebentar kok Kesempatan mereka di rumah juga sebentar Selama ini mereka makan di pondok makan apa sih Tidak seperti makanan yang kita makan di rumah ya, Kita sebagai orang tua mungkin seminggu sekali Atau setiap hari Daging sapi, daging sapi, daging sapi Bayangkan anak kita di pondok Ya Ya Allah makannya, ya apa yang paling istimewa makanan di sini di pondok? Apa yang paling istimewa? Apa ayam. Subhanallah ayam itu sudah paling istimewa buat anak kita di pondok. Bayangkan sementara kita orang tua dengan adik-adik yang masih kecil di rumah itu makannya lebih dari sekedar ayam. Bagi anak kita yang di pondok istimewa ayam. Kenapa istimewa? Karena biasanya apa makan? Nih, ah, kangkung, biasanya kangkung, terong ya allah, ya badinjan, ya badinjan, ya badinjan itu terong, terong itu badinjan. Tapi terong itu kurang bagus ya untuk hafalan ya, jadi bisa komplain, bisa komplain, mungkin terong kurang bagus buat hafalan. Perlu ditingkatkan ya, ⁦ماشية الله مسلمين رحمه الله ورحمة Nah itulah tadi beberapa sebab kenapa terjadi e, kedurhakaan dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Semoga bermanfaat apa yang sudah e, disampaikan dari awal sampai akhir ini yang bisa eh, saya kemukakan terkait dengan pembahasan berdoa walidain wallahu taala alam dijawab, sempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa taala.